Assalamualaikum Saudara Luun Berita Malam Medisi hari ini Minggu 1 April 2018 dibacakan Ardian Syah. Berserombongan pengantin terjun ke jurang. Rumah warga Kungke musnah terbakar. Diap-dia belum ada yang cairkan anggaran desa. Senarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe. Radio Loser 94,6 FM, Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104, FM, Takengon. In lahko berita dan laporan selengkapnya, da je Newsroom, Seram BFM. Sudahlun bus Cendrawasi BL7593ZA yang membawa rombongan pengantin atau udara baru dari PD terjun ke Jurang sedalam 15 meter di lintas nasional Birentakengon, kilometer 11,5, desa Tepinmane, kecamatan Juli Biren, Jumat sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan ini, beberapa penumpang di dalam bus mengalami luka dan langsung dievakuasi ke puskesmas Juli Biren pasca kejadian. Informasi yang dihimpun seran BFM, sebelum kejadian bus Cendrawasi yang disopiri Usman, 50 tahun, warga Simpang Mam Pelambiran itu membawa 25 penumpang dan merupakan warga Gampung Curih Blangmi, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi. Sebelum peristiwa naas terjadi, bus tersebut sempat hilang kendali saat melaju di jalur Jalan Tanjakan. Diduga bus sempat mundur sehingga terbalik ke jurang sedalam 15 meter. Kecelakaan tunggal tersebut sedang didalami personel satuan lalu lintas Polres Biren. Kapolres Biren AKB Periza Yulianto melalui Kapolsek Juli Ibda Algeria S. membenarkan kejadian tersebut. Seluruh penumpang merupakan rombongan yang ingin mengantarkan pengantin ke Takengon, Aceh Tengah. Sederlun sebuah rumah milik Rasidan 50 tahun warga Kungke, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayulues, musnah terbakar dalam hitungan menit. Dalam musibat tersebut tidak ada korban jiwa, namun harta benda korban tidak dapat diselamatkan. Insiden kebakaran terjadi pada sebuah rumah di Kungke Putri Betung yang merupakan salah satu desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi di lintasan Blank Keceren. Saat ini bantuan masa panik dari pemerintah daerah melalui petugas Taruna Siaga atau Tagana Galus telah disalurkan. Dari informasi yang diperoleh seram BFM, kebakaran terjadi pada siang hari kemarin Dan warga setempat telah berusaha memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya, namun tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Ketua Koordinator Taganagalus, Matseli, mengatakan kebakaran di desa Kungke Putri Betung menyebabkan sebuah rumah milik korban bernama Rasidan hangus terbakar dan rata dengan tanah. Bahkan harta benda korban tidak ada yang berhasil diselamatkan. Sudah dilun dari 152 desa atau gampung di Kabupaten Aceh Barat Daya hingga akhir Maret ini belum ada satupun yang mencairkan anggaran desa 2018. Padahal dana desa dan anggaran dana gampung atau ADIGI telah ditransfer pemerintah pusat ke rekening kas daerah setempat. Berdasarkan ketentuan, anggaran desa telah dapat dicairkan mulai Januari sebesar 20%, Maret 40% dan Juni 40%. Pencairan anggaran yang tidak sesuai tahapan dikhawatirkan berdampak terhadap penyelesaian kegiatan desa yang tidak tepat waktu. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan atau DPM 4 Abdiah, Dr. Andes Yusan Suliadi mengakui, belum ada gampung atau desa yang mencairkan anggaran desa hingga Maret berakhir. Dari 152 desa, jelas Yusan Suliadi, hanya 8 gesi atau kepala desa mengajukan permohonan pencairan anggaran desa kepada DPM 4 Abdiya setelah mendapatkan rekomendasi camat masing-masing. Sementara itu permohonan pencairan yang diajukan para gesi harus dilakukan verifikasi oleh DPM 4 Abdiya bersama pendamping kabupaten. PLT Kepala DPM 4 Abdia mengatakan verifikasi mutlak harus dilakukan karena perencanaan anggaran desa harus sesuai ketentuan. Sudarlun Aparat Sat Narkoba Polres Aceh Tamiang menciduk dua tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Aceh Tamiang dua hari lalu. Kedua tersangka adalah Irwan, 40 tahun alias Kodok, warga Gampung, Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, sedangkan tersangka pengedar narkoba, Jafaruddin 50 tahun alias Dinpang V, warga Dusun Ampera, Simpang 4 Upah, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kapolres Ajatamiya, KBP Zulhir Destrian SIKMH melalui kasat narkoba Ibtu Wijaya Yudistira Putra SH kepada Seram BFM mengatakan, tertangkapnya tersangka berkat informasi warga yang resah dengan aktivitas tersangka. Dari informasi ini, polisi langsung menuju rumah kodok dan menangkapnya di rumah saat menjelang magrib Ketika dilakukan, pengledahan didapati sisa barang bukti sabu-sabu seberat 0,25 gram. Kepada penyidik, ia mengaku barang haram tersebut dibeli dari tersangka Din Panglima, 50 tahun, warga Dusun Donorejo, Desa Sukamulia, Kecamatan Banda Mulia. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung menuju desa itu dan ternyata tersangka Din Panglima sedang menunggu konsumen pembeli lainnya. Polisi yang telah mengetahui Din Panglima yang merupakan salah satu warga dan masuk dalam DPU langsung menciduk tersangka dan langsung digeledah. Dari penggeledahan ini ditemukan satu paket sabu berukuran sedang yang dibungkus plastik sabu-sabu dan balutan kertas senilai Rp200.000. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun para toko Aceh meminta pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser atau BBTNGL segera berkantor di Aceh. Hal tersebut disampaikan pada diskusi Mesrembang RPJMK Aceh Tenggara 2017-2022 di Balai Bapedah. Tim RPJM Aceh Dr. Weri Sukri Abdullah dan Dr. Nasrul Zaman dalam pernyataan secara bersama dikemukakan dalam sesi diskusi stakeholder dan saling bersahutan yang berharap BBTNGL berkantor di Aceh karena kawasan TNGL yang terluas di Aceh. Sementara itu anggota DPR RI M. Salim Fakhri SI dalam kesempatannya mengatakan pihaknya akan segera menghubungi Menteri Kutanan untuk meminta kantor BBTNGL segera berkantor di Aceh. Karena awalnya dijanjikan BBTNGL sebelum Desember 2017 telah pindah dan berkantor di Aceh, namun hingga 1 April 2018 belum juga direalisasikan. M. Salim Fakri juga mendesak agar perwakilan Bapeda Aceh dapat menyampaikan ke Gubernur Aceh Irwan Diusup bahwa BBT NGL ini telah melanggar kesepakatan dengan pemerintah Aceh dan itu juga diharapkan diperkuat dengan lahirnya rekomendasi DPRA melalui anggota yang hadir pada RPJMK Agara tersebut. Sudarul Mahkamah Agung mengeluarkan larangan agar Pengajuan pra-peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018. Larangan tersebut guna menyikapi kecenderungan tersangka dalam status DPO mengajukan pra -peradilan. Namun situasi ini belum diatur perundang-undangan sehingga perlu adanya kepastian hukum melalui larangan tersebut. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang, maka tidak dapat diajukan permohonan pra-peradilan, demikian bunyi surat edaran MA yang diterima kompas.com. Surat tersebut juga menegaskan jika permohonan pra-peradilan tetap diajukan oleh penasihat hukum dari tersangka yang melarikan diri, hakim tidak menerimanya. Maka dari itu hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan pra-peradilan tidak dapat diterima